wakil ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Tutum Rahanta. Pak Tutum, bagaimana komentarnya soal ini? Iya, saya kira THR ini memang yang yang setahu kita yang ada di di negeri kita doang ya. Jadi saya kira memang itu seperti menjadi kebiasaan yang menjadi akhirnya jadi kearusan. Nah, sebetulnya ini kan struktur biaya kita yang untuk uh, demikian-demikian ini nih uh, saya kira tidak keharusan, mungkin sah-sah saja, mana yang mampu Kan ini kan sudah kebiasaan yang menjadi satu keharusan ini agak repot jadi ee, karyawan sudah seakan-akan menuntut hak mereka berarti kan kita setiap tahun ini harus mencari sebesar dana tersebut untuk bagi mereka lagi kan ini ini mau berapapun sebetulnya sekali lagi saya ingin sampaikan pada kesempatan ini apapunlah lah biaya-biaya diharuskan usaha untuk keluar, ini balik lagi pelaku usaha ini harus menempatkan angka-angka tersebut, biaya tersebut di biaya produksi mereka, itu yang akan menjadikan harga pokok satu produk. Nah, kita harus ingat, yang demikian ini, pelaku usaha akan membahankan kepada produk-produk yang hasil produksi mereka. Ini yang yang akan kita lihat, kalau produk-produk itu produk itu ekspor, yang mereka akan bersaing dengan negara-negara yang memproduksi barang yang sama. Sedangkan produk import yang masuk ke dalam negeri, kita juga industri dalam negeri harus bersaing dengan produk yang diimport, gitu. Nah, ini yang menjadi masalah, apakah struktur uh, biaya yang oke okay lah, satu hal tadi saya sampaikan, antara UMPT, THR dan segala galanya, ini biaya biaya produksi akan menjadikan satu komponen yang mengcompare tersebut dengan produk-produk yang baik, yang produk diekspor oleh negara yang uh, lain ataupun produk yang diimpor oleh para pelaku usaha yang lain gitu, itu yang yang masalah. Jadi menurut Pak Tutum, bagaimana seharusnya pengenaan kewajiban pemberian THR ini bagi perusahaan? Saya kira lah saja lah bagi perusahaan yang mampu, tetapi jangan dipaksakan. Ini menjadikan satu kewajiban yang saya kira, karena ini negara Negara-negara kita seperti di Malaysia pun saya lihat tidak ada gitu. Kalau kita ini menjadikan satu kewajiban, pasti mereka harus memperhitungkan biaya produksi mereka juga terhadap komponen biaya tersebut kan. Di sisi lain ada yang beranggapan komponen biaya seperti ini juga berpengaruh terhadap kompetitivness produk dari Indonesia. Bagaimana Pak Tutum? Dia ya, dunia ini sudah sangat terbuka Kita tidak bisa mengabaikan lagi Kalau produksi dalam negeri Mau tidak mau Mereka kan Kalau memang tujuan untuk ekspor Mereka pun akan bersaing Dengan negara-negara Yang mempunyai tujuan ekspor yang sama Sedangkan kita sendiri Juga mengimport produk-produk Yang diproduksi dalam negeri Dan juga memang dibolehkan untuk import Nah yang demikian kan Tidak bisa terlepas Bahawa si konsumen yang akan memilih Bahawa produk-produk mana Yang memang dengan harga yang terbaik Dan murah Kata-kata murah Ini kan seluruh komponen biaya Produksi itu yang menjadikan seharga pokok satu barang kan, kita tidak boleh lupa itu Berarti kalau persoalan ini tidak mudah menemukan solusi, pengusaha harus kembali direpotkan lagi dengan soal-soal semacam penangguhan dan sebagainya begitu Pak Tutum Bukan masalah itu yang sebetulnya, esensinya yang harus kita selesaikan penundaan, keberatan, atau apapun Tapi ini kan satu aturan main yang saya kira tidak harus sama-sama dikaji kan Agar pelaku usaha itu tidak selalu bermasalah dengan si pekerjanya gitu. Cara penyelesaian masalah ini yang saya kira belum ada titik temunya. Sedangkan income perusahaan tergantung dari hasil produk yang dihasilkan. Demikian Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Tutum Rahanta, saya Geri Sadewa.